Ini warga sedang melakukan apa? sedang melakukan ronda pak hmm. uniknya apa nih? uniknya ya ini cuma alat sederhana aja hmm. cuma kentongan sama itu kempul hmm. ya sama kacak buatan sendiri itu sederhana hmm. biasanya itu kalau apa, okay. ronda cuma memakai kentongan ya gitu. ya ya hmm. ya bikin kesan yang bagus bikin hmm. meriah warga anak-anak bisa menimbulkan musik menimbulkan hasil yang bagus hmm, ya beronda ini dilakukan secara rutin secara rutin di jadwal nah, ya. harapannya apa harapannya ya satu kemajuan dari masyarakat kedua ingin keamanan terjamin, tertib aman dan masyarakat merasakan sejuk dan nyaman